Assalamualaikum Saudaron, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Jumat 9 Desember 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Lhokseumawe bersama laporan Saiful Bahri. Sudarlun Muhammad Ramadhan 23 tahun warga Mane Karing, Kecamatan Belang Mangat, Loks ditemukan meninggal dunia tenggelam di waduk setempat kemarin Korban tenggelam setelah memasang jaring Saat itu korban terpleset di waduk Asan Karing, Kecamatan Belang Mangat Kapolsek Belang Mangat Ibtu Safruddin mengatakan awalnya korban pergi ke waduk bersama adik kandungnya Faiz Almunaya 13 tahun dan adik sepupunya Habibi 8 tahun untuk memasang jaring Setelah terpasang, korban turun ke dalam waduk. Saat itulah korban terpleset ke dalam air waduk dan tidak lama kemudian tenggelam karena korban tidak bisa berenang. Saprudin mengatakan melihat korban tidak muncul ke permukaan adikandung korban berlari ke rumah yang tidak jauh sekitar 1 km dari waduk untuk memberitahu kepada orang tuanya. Kemudian warga dan kepolisian segera menuju ke lokasi melakukan upaya pencarian korban. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, jasad korban dibawa dengan mobil ambulan ke puskesmas pelangmangat. Setelah diperiksa, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. <SILENCIO> Sudah lulun, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang bersama laporan Rahmadu Ikuna. Pemuda berinisial MA dan pasangan wanitanya berinisial FA harus melupakan pesta pernikahan yang meriah. Alih-alih duduk berdampingan di pelaminan mewah, keduanya justru mengucap ijab kabul pernikahan di ruang tahanan Mapolres Tamiang. Nasib tragis harus dijalani pasangan muda-mudi ini setelah MA terjerat kasus narkoba. Polisi yang mengendus dugaan keterlibatannya dalam kejahatan ini langsung melakukan pengintaian. Begitu bukti permulaan dianggap cukup, polisi langsung menyergap dan menjebloskan MA ke penjara. Mirisnya penangkapan yang dilakukan Satuan Res Narkoba Polres Acetamiang ini berdekatan dengan hari pernikahan MA dan FA. Di saat proses hukum sedang berjalan diketahui kalau MA sudah menjalin kesepakatan dengan FA untuk melangsungkan pernikahan pada 7 Desember. Jadwal ini pun sudah terlanjur tersebar luas kepada seluruh keluarga dan tetangga. Kasih tahti Polres Aceh Tamiang, Ibtu Abdi mengatakan pasangan ini mengaku ikhlas melangsungkan pernikahan di rutan Polres Tamiang. Sejak lama mereka telah menentukan tanggal pernikahan. Pelaksanaan akad berlangsung di lorong atau selasar ruangan rutan Ma Tamiang Rabu pagi. Pernikahan berlangsung khidmat, disaksikan Kasat Takti, Polres Tamiyang, Ibtu Abdi, Imam Kampung, orang tua, kedua mempelai dan para saksi. Sudah luntim satres narkoba Polres Hacibarada menangkap 6 pelaku dugaan pengguna narkoba bersama barang bukti sabu di tempat berbeda. 6 pelaku yang ditangkap masing-masing 5 -masing warga kecamatan Babahrut, Di antaranya RS 34 tahun, SA 22 tahun warga Gampung Pantai Cermin, TM 52 tahun, HI 30 tahun, dan MN 40 tahun warga Alu Jerja, dan terakhir SA 56 tahun warga Kampung Tengah Kecamatan Kuala Bate. Kasat narkoba Polres Abdiah Ibda Hengki Haryanto mengatakan penangkapan 6 tersangka berawal saat tim satres narkoba menerima informasi masyarakat ada seorang pria berinisial RS menyimpan sabu di rumahnya di Gampung Pantai Cermin Babarut. Memastikan kebenaran informasi ini polisi menggerak cepat ke lokasi guna mencari keberadaan pelaku Pelaku RIS ditangkap di rumahnya Kemudian tim satres narkoba disaksikan aparatur gampung melakukan penggeledahan Di rumah tersebut tim menemukan sebuah tas samping berisi plastik bening 17 paket sabu seberat 1,52 gram disimpan di dalam kotak di kamar rumah pelaku Kepada petugas pelaku mengakui bahwa semua barang terlarang tersebut adalah miliknya Polisi menginterogasi dan terkuat lagi bahwa ada lima rekannya yang juga menggunakan sabu di TKP kedua yaitu di kampung Alucja, Babarot. Di sana petugas menangkap lima orang pelaku. Dari mereka enam paket sabu dengan berat 10,92 gram dan satu unit timbangan. Sebelah dilun Satuan Satres Krim Polres Aci Utara berhasil meringkus 3 pelaku diduga memperjualkan chip Hikdomino untuk judi online di daerah setempat. Ketiga pria ini berinisial A25 tahun, SF35 tahun, dan S34 tahun merupakan warga tanah luas. Kasateres Narkoba Polres Aceh Utara, KP Agus Riwayanto di Putra, mengatakan mereka ditangkap saat berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara di saat sedang mengurus surat administrasi. Ketiga pria ini ditangkap berdasarkan informasi masyarakat akibat keresahan yang ditimbulkan dari aktivitas perjudian. Kini, ketiga pelaku telah dibawa ke Polres Aceh Utara dan barang bukti berupa tiga unit handphone dengan tiga akun chip Hikdomino 20B, chip Hik Hikdomino dan uang senilai Rp210.000 yang duga hasil penjualan. Anda sedang mendengarkan berita utama, Seram BFM. Sudah lun, kita beralih ke informasi nasional. Untuk informasi nasional ada kabar seputar Hakim Agung Ghazal Basale akhirnya ditahan KPK terkait kasus suap. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara pidana kooperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Penahanan ini dilakukan usai penyidik memeriksa Ghazaliba selama beberapa jam di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Kamis kemarin. Wakil Ketua KPK Johan Estana mengatakan Gazalba ditahan di rumah tahanan KPK Pomdam Jaya Jakarta Selatan 20 hari ke depan untuk kepentingan proses penyidikan. Gazalba ditahan mulai 8 Desember sampai dengan 27 Desember 2022. Dalam pengumuman penahanan Gazalba turut dihadirkan, Gazalba terlihat mengenakan rompi orange dan kedua tangannya di Borgol. Adapun penahanan Gazalba dilakukan tepat 10 hari setelah KPK mengumumkan Gazalba sebagai tersangka pada 28 November. Gazalba diduga menerima suap 202 ribu dolar Singapura terkait pengurusan perkara pidana koperasi simpan pinjam intidana dana DMA. Selain Gazalba, KPK juga telah menetapkan Prastio Nugroho, Redi Novariza, serta Nurmanto Akmal dan Desti Yustria merupakan PNSDMA sebagai tersangka penerima suap. Sebelum dilun kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Penembakan mematikan kembali terjadi di tepi barat dengan setidaknya tiga warga Palestina tewas ditembak tentara Israel dalam operasi militer terbaru. Penembakan dilaporkan terjadi saat bentrokan sengit pecah antara tentara Israel dan militan jihad Islam. Seperti dilansir AIPI, Kementerian Kesehatan Palestina membenarkan tiga warganya tewas dalam penembakan oleh tentara Israel di Jenin, tepi barat, Kamis kemarin waktu setempat. Tiga orang tewas akibat peluru-peluru dari pendudukan Israel selama agresi di Jenin. Militer Israel tidak segera memberikan komentar atas operasi terbaru mereka di Jenin. Diketahui bahwa tentara Israel melakukan operasi penggerebekan hampir setiap hari di wilayah tepi barat Menyusul rentetan serangan mematikan yang menargetkan warganya pada awal tahun ini Dalam pernyataan terpisah, kelompok militan jihad Islam menyatakan Para petempurnya terlibat bentrokan sengit dengan tentara Israel di Jenin Lonjakan kekerasan sepanjang tahun ini dilaporkan telah menewaskan 150 warga Palestina Dan 26 warga Israel di wilayah tepi barat Israel dan Yerusalem yang menjadi sengketa